Mitra bisnis, dana asing jangka pendek alias hot money mulai berhamburan lagi masuk ke pasar keuangan Indonesia. Walau tak terlalu deras, aliran hot money itu cukup membuat nilai tukar rupiah kembali bertenaga. Dana asing tersebut kembali masuk lewat dua instrumen, sertifikat Bank Indonesia dan surat u t a n g negara. Dana asing yang bercokol di SBI tercatat 6 5 4 triliun. rupiah. Namun saat ini... Kepemilikan asing di SBI sudah 7 sampai 8 triliun rupiah. Sementara itu dana asing di Sun belakangan juga kian mengemuk g per 23 Desember 2008. Kepemilikan asing di Sun sudah mencapai 88,13 triliun rupiah. Mitra bisnis, untuk membahas masalah hot money, sekarang saya sudah tersambung dengan Faisal Basri. Pak Faisal, apa peran pemerintah tentang mulai masuknya hot money ini? Dan apakah itu bisa membahayakan perekonomian kita, Pak? Asalkan terkontrol, tahu motifnya apa? Itu yang namanya pengendalian devisa, kan? Jadi tahu kita motifnya apa? Tapi kalau yang kita haramkan harusnya adalah hot money yang punya motif untuk melakukan pencucian uang atau money laundering. Nah, itu yang harus dikendalikan. Kalau money laundering, uang、oh, sama juga, kita membiarkan racun-racun masuk ke dalam. Peredaran darah kita Apakah selama ini Anda melihat Hot money yang masuk masih terbilang wajar Dan belum ada indikasi adanya money laundering Pak Katanya Indonesia merupakan salah satu negara target money laundering Oleh karena itulah Kita mendorong agar DPR Mulai membahas amandemen kedua Atas rancangan perubahan undang-undang money laundering Atau pencucian uang n ya Ini udah lama nih, udah setahun lebih Mentok saja di DPR ini. Nah, berarti kemungkinan ada yang takut juga ya, kalau terlalu banyak pengendalian, karena kita tergolong rezim devisa yang sangat bebas ya. Dan, ke、okay, kita yuk menata kembali, tidak mengekang dana yang masuk, tapi memastikan dana yang masuk itu seperti apa, dari mana, maksudnya dari mana itu siapa pelakunya, dan untuk tujuan apa. Dan hak semua negara untuk melakukan itu. Itu namanya bukan kebablasan、n a の m a s a l a h n y で kalau、kebebasan、itu、mau、diambil、r あ s u s a h setiap、kenikmatan、itu、susah、untuk、diambil、itu、dari、orang、karena、orang、pada、umumnya、tidak、mau、keluar、dari、comfort、zone、yang、selama、ini、mereka、sangat、nikmati、demikian、f a i あ a l Basri、saya、Kiki、Wijaya。